Halo guys, kembali lagi bersama saya Raihan di channel Analisis Rece Channel yang menayangkan konten-konten yang bermacam-macam Agak lemes guys, karena kita lagi belum puasa ini. Dan selamat menjalankan bulan puasa buat kawan-kawan semua Lama sekali saya tidak bikin video dan banyak yang bertanya-tanya juga di Instagram sebenarnya Kenapa sih gak pernah bikin video Reaction? Uh, alasannya adalah Karena memang Di Youtube itu sekarang Lagi nggak ada banyak bahan Untuk kita reaction Apalagi musik. Yang ada tentang Corona, Corona dan Corona Dan saya selalu Setiap kali bikin video di musim pandemi ini Tetap selalu mengajak bu Buat kawan-kawan semua Untuk tetap terus berdoa Agar wabah ini segera Pulih dan Kita kembali bisa beraktivitas sebebas seperti kemarin nah, di video kali ini saya mau mere reaction kasih putih ini video apa tribute to Glen friendly dari veteran peto, kayaknya ini telah di upload dan konsepnya berbeda di move sebelumnya ini move season 5 langsung saja kita reaction oke okay. I'm not Gokil guys, uh, saya kira cukup itu ini sebenarnya kurang persiapan karena uh, di ini saya lihat konsep apa namanya tidak ada resemen baru dari uh, tim MoP channel untuk membuat sebuah uh, cover musik ini cuman file minus one uh, versi asli Grand yang yang uh, Yang diganti cuma vokalnya Oleh Betran Dan Tapi tetap keren Tidak pernah tidak keren kalau Betran beto Dan dan sudah 2 minggu Memang Tidak ada sama sekali uploadan dari MOP channel makanya ini adalah Sebuah video terbaru Yang memang betul-betul Sangat dirindukan oleh Teman-teman band benso eh apa Teman-teman semua yang selalu nongkrong di channel ini. Saya kira cukup untuk reaction kita. Sekarang lagi-lagi kaku guys. Lemes rasanya. Jarang bikin video, jarang ngomong. Dan ya, tidak seperti biasanya lah. Nanti kita bertemu lagi. ya Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Dan thank, thanks for watch.